Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa illa billa Ama ba'd Ma'ashir al asatidha al kurama Wa bil khusus Al Aminul Am Al Kay Al Hasyim Muhammad Ihyaul Madin dan jajaran pengurus Hayat Safah Al Malikiyah dan juga para peserta Hawari yang dirahmati Allah Waktu yang sedikit ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mudah-mudahan dapat dijadikan Bahan pemikiran bagi kawan-kawan semuanya Ringkas Pertama kita di dalam berkhidmat ini tentunya berkhidmat kepada Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki -Al dan para murid beliau Yada lain berkhidmat di dalam dakwah Maka dakwah itu perlu media dakwah perlu media. Secara ringkas, saya akan membagi pertama media dakwah ada kalanya terdiri dari lisan. Yaitu menggunakan lisan untuk sek mungkin dijadikan media dakwah. Mulai dari berceramah, berpidato, mengajar dan segala macam termasuk juga negosiasi Atas nama dakwah Ini perlu untuk digalakkan di kalangan kita Yang kedua Media tulisan Media tulisan juga sebagai lahan dakwah sangat penting Dan banyak pengaruh di kalangan masyarakat Kalau lisan sudah maklum pengajaran-pengajaran Baik lewat produk-produk pesantren, majest taklim ceramah-ceramah mimbar tapi kalau tulisan itu juga banyak sekarang diperlukan seperti majalah bahkan memasuki koran-koran umum Ini kalau kita bisa menggunakan media tulisan itu juga sangat baik Contoh kalau kita bisa menembusi negosiasi pada majalah semacam Tempo, gatra dan lain sebagainya Kalau kita mampu ke sana maka itu termasuk suatu hal yang baik Bahkan Kalangan Jil sendiri menggunakan media Jawa POS kurang lebih 2 tahun saat itu setiap hari Jumat untuk memperkenalkan pemikiran-pemikiran liberal mereka dan berhasil. Dalam kutip berhasilnya pemikiran mereka diadopsi oleh banyak orang. Maka kita juga perlu untuk menggunakan cara-cara semacam itu, bukan meniru tapi tulisan itu perlu untuk kita galakkan. Dan kita tidak alergi terhadap media-media umum agar bisa kita masukin. Kemudian lukisan alias foto, lukisan termasuk juga kaligrafi dan lain sebagainya ini juga penting. Penyebaran dakwah melewati foto, melewati uh, lukisan-lukisan, tulisan-tulisan ini apa ya? Bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti karikatur. Karikatur saja kita pernah umat Islam diserang oleh media Belgia ya itu sudah mendunia maka tentu kita tidak akan meniru mereka tapi kita bisa menggunakan karikatur yang elegan yang islami uh, untuk menciptakan sebuah kepersamaan di dalam dakwah alusmawal jamaah ini penting untuk diciptakan semacam demikian berikutnya adalah audio visual audio visual alias Rekam-rekaman Termasuk juga radio Televisi, internet Cerama-cerama Itu perlu kita Satukan menjadi sebuah Media bagi dakwah kita Di dalam berkhidmat tentunya Ini Sangat berpengaruh untuk Dunia zaman sekarang Jangan diartikan Media ini cuma orang bercerama Yang resmi seperti seminar Atau acara-acara demikian, tidak tapi kalau kita memiliki guru-guru kita atau orang-orang yang bisa kita rekam, sebut saja sebuah perkawinan, khutbah atau nasihat perkawinan, kalau itu yang disampaikan oleh guru-guru kita, kita yakin itu berlandaskan ajaran Al Sunnah wal Jamaah. Maka walaupun di situ ada kurawan, ada, ada segala macam, itu kalau didengarkan oleh masyarakat tertentu baik, hadirin yang hadir di undangan. Pernikahan itu merasa baik, tentu dia akan baik juga didengarkan oleh orang-orang di luar kita. Misalnya kita ceramah di sini, ceramah uh, khidmat nikah di tempat ini. Di Medura bisa mendengarkan kalau kita masukkan uh, apa, rekamannya itu lewat audio visual. Baik itu televisi atau streaming dan lain sebagainya. Dan ini sudah menjadi tradisi di zaman sekarang. Ini perlu kita giatkan. Kemudian yang terakhir adalah akhlak. Nah, kalau akhlak sudah jelas bahwa di pondok-pondok pesantren diajari akhlak, maka kita sebagai penunjang dari dakwah para ulama, kita juga harus dapat menyesuaikan akhlak kita dengan mereka yang mengajarkan alias menyampaikan dakwah secara ilmiah keagamaan, lagi barengnya dengan akhlak. Artinya akhlak yaitu mari kita membangun komunikasi ini dengan akhlak yang mulia, yang saling senang, saling bisa apa, uh, mengakrabkan tanpa harus satu dengan yang lain ada ketersinggungan karena kita tidak bisa uh, membentengi diri kita dengan akhlak yang baik, nah ini yang maksud juga yang sangat penting karena Nabi bersabda maka rimal akhlak. yang terakhir Ikhwani dalam kesempatan yang sempit ini saya mengajak tidak kalah pentingnya itu belajar kreativitas dan kreativitas ini yang sangat mahal harganya. Kalau antum semua ada ini saya jumlah sekitar 50 orang. Ada satu tim 10 orang yang sangat kreatif. Ini sudah mencukupi untuk kebutuhan dakwah kita semuanya. Tapi kalau antum 100 orang berkumpul dalam sebuah laksinah semacam demikian. Tidak ada satupun yang kreatif. Ya mati kehidupan ini. Ya dakwah itu dakwah menjadi mati. Maka perlu dibentuk tim kreativitas. Saya punya pengalaman, yaitu kebetulan sendiri uh, uh, pengalaman pribadi ya. Itu karena nekat, jadi kreatif karena nekat. Karena terpojok oleh kebutuhan dakwah yang diserang oleh orang-orang ya, di luar Alutsista Wajahwa, kita menjadi kreatif. Ini harus ditumbuhkan. Dulu saya tidak ngerti namanya Al Kafi itu kitab apa, tidak ngerti. Akhirnya kita menjadi ngerti karena beli fotokopi, kemudian kreatif kita baca. Setelah kita baca, nggak tahu caranya gimana ngagapi. Ya klik aja Google, tanya mbak Google. Ya, apa pemaksude ini. Itu kalau nggak kreatif kan tidak terpikirkan, nggak paham ya sudah nggak paham. Tapi karena kreatif, akhirnya saya kan, alhamdulillah saya ini sepertinya orang apa Al Kafi. Kayak ulama Syiah nggak Al Kafi ya? Padahal enggak, sebenarnya anak kreatif saya tidak oleh kreativitas. Alhamdulillah kreativitas ini dulu saya sangat betul-betul merasakan kadang saya di Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki Di sana saya ditugaskan untuk ya menulis Kemudian terakhir mau pulang saya ditugaskan untuk benar-benar Kalau ada buku, rusak punya Abu Yas, semua nyambuli Ini tugasmu, nyambuli, nyambuli nah, Itu demikian akhirnya lama-lama terbentuklah kreativitas dalam diri ini nulis yang ini segala macam akhirnya pinter akal akalan dan orang yang pinter akal akalan ini berarti kreatif tapi akal akalan untuk kebaikan contoh akal akalan mestinya demikian kalau kita dalam sebuah uh, membuat uh, apa ya kaset video yang bagus itu kan perlu akal akalan contoh akal akalan di sini ada ustadz ustadz ya saya tidak bisa pidato Ya saya akali aja Ustaz-Ustaz ini Saya pidato depannya saja Bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak dan Ibu ibu kita dengarkan Ustaz-Ustaz kita ini Ya, Ini kita dengarkan Mari saya akan bertanya kepada Kiai uh, Zuber Kiai bagaimana pendapat Antum Tentang masalah nikah mut'ah Boleh atau tidak Kalau beliau mengatakan tidak boleh Dalilnya apa? Dalilnya ini-ini Ya sudah saya kasihkan katanya Ustaz Zuber Dalilnya ini-ini dan itu ini menjadi satu poin. Habis belum tutup Kasetnya belum selesai saya pindah pada kiai-nya. Kiai kalau menurut antung, ada enggak dasar dari Al-Qur'annya tentang nikah mut'ah itu yang diharamkan? Oh, ada. Ini ini dan ini, ini ayatnya. Berarti saya dua dapat akal-akalan dapat dua dalil. Ya, dalil dari Ustaz Zubair dan dari dari Kiai Ishaq. Itu namanya akal-akalan untuk kebaikan. Maksud saya kreativitasnya perlu kita mengakal-ngakal kayak gitu. Nah, saya yakin antum dalam uh, ahwar ini bisa membuka wahana yang banyak membuka pemaparan-pemaparan uh, dan pemikiran kita-kita buka, jangan alergi terhadap strategi musuh ya. Tapi kita ambil strategi musuh dan kita pergunakan, wa magaru, wa magrulllah, wallah khairul ma'akili. Kemarin ini yang terakhir sekali saya sampaikan, kemarin saya berpolemik dengan Ah, ah, apa ya? Salah satu tokoh Wahabi di Malang ini ya. Lah, dia ternyata menggunakan TV JTV Malang. Ya, itu pakai bill fulus Ya. Saya enggak punya fulus. Caranya nego. Nego apa? Nipu dapat Malang TV. Cuma ada syarat. Di Malang TV itu aneh. Katanya gini, ini pemilik-pemiliknya Nasoro ya, Cina Nasoro. Dan Istrinya Cina Buddha. Jadi kalau masuk di Malang TV Tidak boleh bicara Namusril Tidak boleh bicara kafir Dan lain sebagainya Ya kita akali kalau gitu Khusus di Malang TV kita bicara Tentang shi'a, wahabi dan jil Selesai, jil pun itu kita mengatakan Liberal, tidak boleh Dari kafir, dari orang yang tidak boleh Ya kita dorot. Yang penting kita ulet eh. Gimana berkreativitas untuk Menjadikan Malang TV itu mau saya kehabisan Ustadz waktu itu Repot, kehabisan Ustadz, kamu oh, pergi, pusing ya. Sudah ditelepon Akhirnya ada salah satu murid yang pintar ngomong, saya bilang Gini ya, pengomong ikir Ya, bahannya dari saya, biar tidak saya itu yang tampil Jadi kaya-kaya memanisumnya kuat Ya, itu kan namanya akal-akalan Itu <laughs> bahan dari kita Kita selalu baca, Iso, bisa Yakin, yakin, ayo latihan Nah setelah itu kita tampilkan di dalam TV. Koyo ewak, kemudian di sebelah jawa ayah. Kadang-kadang diputeri, bui bui Itu maksa saya membangun kreativitas walaupun dengan semi akal akalan. Tapi ini untuk internet mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama-sama dan mudah-mudahan ada barokahnya. Dari Abu Yesayu Muhammad bin Alwi Maliki. Malikihada. Walaahu minggu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.